Aku yang tersayang bahwa diriku ini satu-satunya pasti setiap siang dan malam memikirkanmu sayang segenap hatiku hanyalah kepadamu jangan kau pergi jauh dariku kasih karena hariku sepi jika kau tak di sini hatiku kian merana jika kau tak di sana ku kan selalu men apa? Suntuk. Kamu suntuk sama aku? Aku suka sama Aku suka. Aku suka sampah. Pasti kamu nggak jelas banget ngomongnya. Bukan maksud aku. Aku suka sama kamu. aku enggak suka sama kamu. Kamu nih mau aja enggak apalagi pacaran bisa jadi gagu kalau. Kamu kenapa enggakjak aku ketemu? aku mau ngasih sesuatu yang indah apa tuh yang indah? Uh, tapi aku mau kasih kamu tebak-tebakan dulu ya hah? tebak-tebakan apa? apa bedanya kamu sama monas? ya jelas bedalah, coba kamu pikir matang-matang pakai logika kamu monas benda mati nggak bisa bergerak, Kalau aku manusia bisa nafas, bisa gerak Nggak gitu, maksud aku hmm, gimana ya? Ganti aja deh, apa bedanya Nikola Saputra sama aku? Ya iyalah beda, Nikola Saputra ganteng, kamu nggak sama sekali Aku kira kamu kesini mau ngajak aku ke suatu tempat yang indah Taunya nggak jelas sama sekali kayak gini Yah kok pergi, bedanya Monas sama kamu itu Monas punya Jakarta, kamu punya aku. Kalau Nikola Saputra main Adapu dengan Cinta Kalau aku, apa-apa diawali dengan cinta Beb, Beb Tidak uh, Kamu suka gak sih cowok-cowok uh, romantis, begitu begitu gitu? Suka banget, apalagi kalau cowoknya kayak kali lagi ya, Oh ya? kebetulan banget dong Oh ya? Aku punya visi lho buat Oh ya? coba main aku mau denger Ngerin ya Wahai sang cinta Berikanlah aku kekuatan cinta Kekuatan di jalan asmara Kekuatan untuk berperang Berperang dalam jalan asmara Asmara yang berkobar dalam dada Dan membara seperti api yang panas Kau suka gak temannya? Kau banget, sejuk Ya, aku ngajak ke sini biar uh, kita dapat udara yang sehat. Yeah, Terus aku mau kasih kamu surprise. Kamu suka ya? Ini surprise-nya. Kamu dengerin ya. Situasi. Ini judul lagunya Bilang I Love You Dari Soja. Jadi maksudnya adalah Aku mau bilang kalau aku Aku cinta banget sama kamu Kali ini kita mau ngebahas tentang bagaimana caranya lo menyampaikan cinta lo ke seseorang yang lo suka Yang pertama adalah ceweknya harus ada Kalau ceweknya gak ada yang ngomongin siapa? Kalau ceweknya udah ada Terus lo pikirin tempat atau suasana yang mendukung untuk lo menyatakan cinta lo Suasananya misalkan bisa di tempat umum, taman, atau di restoran, atau di ya yang kira-kira Cewek yang disuka itu senang diajak keluar itu. Lu harus menjadi cowok yang cewek itu mau. Cewek itu mau mau disuruh-suruh, mau di apa aja mau. Itu ikhlas nggak ikhlas sih lu harus begitu memang. Siapkan kata-kata manis kalau ditolak. Tapi aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Aku, aku gak sayang sama kamu. kan gue ditolak, jadi setelah dia tolak ya kalimat-kalimat tapi -kalimat, contohnya misalkan maksud aku aku tuh sayangnya sama kamu sebagai adik adian kelima respon positif dari cewek jadi jangan nembak dulu kalau nggak ada respon positifnya dari cewek oke okay? Contohnya kayak gimana alasan buat dipesankan kayak gua ngajak uh, dia ke taman. Terus dia mau gitu kan kemungkinan besar 90% dia mau gue tembak yep. atau dia mau jadi pacar gua. Tinggal atau gimana? Dia cuma mau jalan-jalan aja ke taman. Nah, dia, makanya. Atau dia nah, makanya itu 90% dia pasti mau. Lu harus ini penting nih. Lu harus berdoa, deketin diri sama Tuhan. Supaya kalau misalnya lu ditolak, gagal, ya lu enggak jadi-jadi banget ya lo harus jadi cowok yang romantis yep. bawain bunga coklat bunga bangkai wah oh, Romantis banget satu lagi misalnya kalau lo nggak punya duit buat beli bunga beli coklat kan ada yang gitu hamsion ya kan kayak gue ke dia nih lagi gue Nah lo sekeren mungkin lah kalau ke dia kan contohnya misalkan gue kasih dia lagu solja bilang I love you di CD nya tuh ada tuh track dua Selanjutnya adalah lo harus nyiapin kalimat-kalimat manis, romantis, kuitis Wah pokoknya semuanya lah kalimat sakti yang bisa bikin cewek lu kelepek-kelepek Nah contohnya? Contohnya misalkan kayak saya, kamu tuh udah kayak ibu aku deh uh, Kenapa aku keibuan ya? Aku udah bisa ya urus semua tangga kita? Wah iya udah bisa banget, soalnya kamu tuh udah mulai gembrot, udah mulai cocok banget pakai dasar udah banyak lemaknya udah mulai